Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Dia dipanggil di hadapan Tuhan dan diperlihatkan kepadanya amal perbuatannya. Dan ia pun mengenalinya." Tuhan bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat untuk mendapatkan mati syahid?" Lelaki itu menjawab, Aku berperang demi mendapat ridomu, sehingga aku gugur di medan laga. Tuhan berkata, Kamu berdusta, kamu berperang supaya dibilang orang pemberani, kamu telah mendapatkan keinginan itu. Kemudian Tuhan memerintahkan malaikat agar orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang kedua adalah seorang lelaki yang tekun menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya dan membaca Al-Quran... Dia dipanggil di hadapan Tuhan dan diperlihatkan kepadanya amal perbuatannya. Dan ia pun mengenalinya. Tuhan bertanya, Apa yang telah kamu perbuat dengan menuntut ilmu? Lelaki itu menjawab, Hamba menuntut ilmu mengajarkannya kepada orang lain dan membaca Al-Quran demi engkau. Tuhan berkata, kamu telah berdusta, kamu menuntut ilmu supaya dibilang orang pintar dan kamu membaca Al-Quran supaya dibilang kori yang bagus dan sungguh kamu telah mendapatkan semua itu. Kemudian Tuhan memerintahkan malaikat, menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam api neraka. Orang ketiga, yaitu seorang lelaki yang dilapangkan dan dikaruniai segala macam harta benda. Dipanggillah di hadapan Tuhan. Diperlihatkan kepadanya amal perbuatannya dan ia pun mengenalinya. Tuhan bertanya, apa yang telah kamu perbuat terhadap harta bendamu? Lelaki itu menjawab, aku tak pernah melewatkan kesempatan menafkahkan harta bendaku di jalanmu dan itu demi engkau, Tuhanku. Tuhan berkata, kamu telah berdusta. Kamu tidak melakukan semua itu kecuali dengan pamrih supaya dibilang sebagai orang yang dermawan dan sungguh kamu telah mendapatkan semua itu. Kemudian Tuhan memerintahkan agar orang itu pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka.